tetopien. Yang merah itu kasih itu. Saya itu salmon tu, durumia. Boleh asap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu Wa ala alihi wa ashabihi Wa orang-orang yang beriman, dan orang Wa yang Kawan dan Rahimani wa rahimakumullah Di Pertemuan yang lalu Kita telah membaca Bab yang berkaitan dengan Isti'anah dan orang Demikian juga hukum dari isti'anah dan istighafa. <tuh> isti Soal Kemarin ya, di pertemuan yang lalu istighafa ini kadang-kadang diartikan lain. Istighafa itu ada bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Anfal idtastaghifuna rabbakum fastajabalakum ketika engkau meminta perlindungan meminta pertolongan kepada Rabbmu maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabai atau mengabulkan permintaanmu permintaan tolongmu jadi istirahat ini adalah syar'i. Akan tetapi istighosa itu, <coughs> ya, istighosa itu tidak boleh dibarengin dengan hal-hal yang berbau syirik atau hal-hal yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah. Yang berbau syirik, yaitu meminta pertolongan ketika dalam keadaan terdesak. Ya, meminta pertolongan ketika dalam keadaan terdesak dengan menyembelih hewan kepada selain Allah Subhanahu wa taala istighafah. Nah, yang jelas di sana ada istighafah yang dijelaskan oleh al-muallif yaitu al-Imam Asy-Syaukani al rahimahullahu taala istighafah yang diperbolehkan adalah apa makna istighafah? Apa makna istighafah? dan meminta pertolongan. pertolongan ya. Kalau istighatsah di sini, istighatsah itu adalah minta pertolongan dari hal yang membahayakan atau untuk menghilangkan kesulitan. Itu e, istighatsah. Lain halnya dengan isti'anah. Kalau istighatsah itu karena terdesak, harus segera. Ya. Kalau isti'anah itu meminta pertolongan Itu bisa di Akhiri dengan waktu Itu bedanya isti'anah dengan isti'anah Walaupun ya Perkataan para ulama ya, Dijelaskan oleh para ulama Isti'anah dan isti'anah Ini bisa di, ya, di uh, Dimurodifkan Atau termasuk sinonim ya, Isti'anah dan isti'anah Kemudian Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya istighatsah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala kalau isti'anah itu bisa kepada manusia tapi yang hidup dan mampu untuk menolongnya atau membantunya isti'anah meminta pertolongan nah yang diharamkan termasuk dengan acara-acara bid'ah yaitu dengan zikir-zikir yang tidak syar'i istighatsah kubro, istighatsah suqra nah dengan zikir-zikir jama'i dengan e, apa meminta kepada ahlul kubur ada bid'ahnya ada syirkihi syirki, syiriknya ya itu yang tidak diperbolehkan di sini meminta pertolongan ya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala adapun meminta pertolongan kepada manusia diperbolehkan asalkan manusia itu memiliki kemampuan atasnya kemarin kita telah sampai kepada perkataan al-muallif yaitu halaman 6 <tuh> berikutnya adalah perkataan muallif wa qad dzakara ahlul ilmi annahu wajib ala kulli mukallafin an ya'lama alla ghayya tsa wa la mughitsa 'ala al-itlaqi illa allahi subhanahu wa ta'ala wa qad zakara ahlul ilmi dan telah menuturkan ahlul ilmi yaitu para ulama para ulama telah menuturkan bahwasanya wajib ala kulli mukallafin bagi setiap mukallaf an ya'lama an ya'lama siapa yang tahu an ya'lama Kenapa Ayo. kok enggak An-ya-lamu an. Ada an, apa? Ada apa? Ada an An Ayo. adalah amil nasob. nasob Nah ini di dibaca apa ini? Jazm apa rova apa? Jir Masa, Dibaca nasob. nasob Nasobnya dengan Ayo. Fathah Nah sekarang Fathah menjadi Tandanya Nasob Ya. Ada berapa? Ada beberapa tempat, ayo. Siapa yang ingat? Film <guluh> Modern. Nah, salah satunya film Modern, <guluh> ya <guluh> tahu deh. Hm. Tahuan nanti. Mari. Tidak usah. Ya. Soalnya <guluh> ya. apa? Fat H Fat menjadi alamatnya Nasab bertempat pada berapa tempat? Lihat itu. <Nengan sebagainya> Mana itu? Ya ini itu. Ya. Ikah tempat. Apa tuh? <gul> yang Isim fi'il mudhari' bisa objek. Isim mufrad, alamat. Jama takhir. Jama taksir. Kata aluminium fi'il mudhari'. Andanya kalau ada an fi'il mudhari' kok adaannya enggak boleh dibaca an ya'lamu. Kalau ya'lamu ya saja enggak ada an berarti ya'lamu ya karena rafa'nya fi'il mudhari' ditandai dengan Boma-boma Setiap mukallaf, mukallaf adalah orang yang dibebani syariat yaitu orang yang memenuhi syarat. Orang balig, berakal dan Islam itu mukallaf. Ya, balig, berakal dan muslim itu mukallaf dibebani syariat. Mukallaf itu mukallafun dibebani. An ya'lamu. Nah, syaratnya mukallaf itu apa? Mukallaf itu harus balik berakal kemudian muslim balik tapi akalnya nggak jelas umurnya 20 tahun akalnya seperti akalnya anak 2 tahun maka itu tidak mukallaf namanya ya menjunun ya atau ya dia balik berakal tapi tidak muslim maka itu tidak mukallaf. An ya'lamu Allah ghayyatha wa la mughitha ala, ala, ala, 'ala Setiap mukallaf Hendaklah dia mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa memberi pertolongan. Ghayyaf wa la sama mugith itu artinya sama. Ya, artinya sama. Ghayyaf wal mughith. <tuh> dan ini termasuk nama Allah, Wayad dan Mughith, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya setiap mukallaf, setiap orang yang dibebani syariat harus mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa memberi pertolongan secara mutlak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa Nah, ini dia. Kenapa ini kulla? kenapa kenapa ya, ada, kul kenapa anamil nasobnya anna anna kullu ghauthi kok kenapa ghauthi astrah huruf aku kull majrul jar itu kullu la ghauthi ini mudhaf dan mudhaf <tutuk> ilaih ghauthi anna kullu wa anna kulla famin 'indih. Dan sesungguhnya setiap pertolongan itu dari ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dhalika 'ala yadi ghairihi wa idza hasala mendapatkan shay'un sesuatu min dhalika dalihar tersebut dari pertolongan ala yadi ghairihi dari tangan orang lain fal haqiqatu lahu maka hakikatnya itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya Maka hakikatnya itu adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala karena orang bisa menolong itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala wali nah, qairihi mujaz dan pertolongan orang lain itu adalah mujaz mujaz maksudnya tidak jelas ya karena yang jelas itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min asma'ihi ya mujaz. Mujaz majaz. Majaz itu tahu majaz satu. Enggak. Majaz sih ya, yang ya. enggak jelas gitu. Maaf. Ya, permulaan enggak jelas. Salah Allah. Ya, enggak jelas. Wa min asma'ihi dan dari nama-namanya namanya mesti apa? Allah Subhanahu wa taala al-Mughith wal Ghayat. Woi itu walaya diambil dari apa? <coughs> diambil dari istilah ya, ta. Jadi sifat itu, ya, bisa dijadikan nama. Contoh ma, Allah swt mendengar berarti Allah swt memiliki sifat seme mendengar. Tap, ya, semua nama itu bisa dijadikan sifat. Tapi tidak semua sifat itu bisa dijaga dengan nama, nama Allah Swt. Contohnya apa? Turun. Turun. Allah turun turun. Tidak. Tapi namanya ah, bukan turun ah, ya, terus yang lainnya. Matah, matah. Apa yang lainnya? Sifat Contohnya malah Allah Swt. Marah. Marah. Gak marah. boleh Allah Swt. dinamai wadif, korban, apa korban, wadif gak boleh, ya, karena itu sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidur no, no, no, no sama itu. Sama, heeh. Ya. Tidur no. enggaklah. Bukan sifat Allah tidur. Tidur no. no, bukan. Maksudnya dia bukan sifat Allah sana. Berarti sifat naim bukan naim. Allah ya, ya, ya. Subhanahu wa taala bukan naim. Bukan. Ini yang sifat no. tapi bukan nama. Bukan ya. nama, ya. Sifat setiap si, sifat itu bisa jadikan nama, gitu loh. Tapi tidak semua sifat itu bisa jadikan nama, contohnya mendengar, berarti Allah SWT sifatnya hmm. sami mendengar dia adalah maha pendengar uh, uh, dia itu memiliki rahmat rahmat Allah SWT wasiat ya, rahman, ar rahim ya, gitu. <tuh> berikutnya ya kawan sekalian waqala abu abdullah al hulaimi telah berkata abu Abdillah Al-Hulaimi Abu Abdullah Al-Hulaimi Abu Abdullah Al-Hulaimi Al-Ghayyathu Hual-Mughis Al-Ghayyathu Hual-Mughis Yang Menolong Adalah zat yang Malang -malang siapa? Allah subhanahu wa ta'ala al-ghayyath berarti mananya ghayyath itu sama dengan muhid wa aksharu mayuqol dan kebanyakan dikatakan ghayyathul mustaghithina nah sekarang ghayyathul mustaghithina siapa yang tahu nih ghayyathul mustaghithina ini apa namanya? Ya. Dan mustaghifina. Ini disebut apa? Ayo siapa terserah ayo antum. Itu, itu. Mutafakile yang ayo. pertama. Ya, ya. Ha -ha. Kemudian ini jadi fa'il. Jilat -jilat fail. fa'il. dari jamak. Oh. Jamak. Jama apa? Jamak makna salim. Ya, apa? Ya, sama apa? Tuh. Ayo. Salim. Sama mota Salim. Jama' muzakar Salim. Nah, jama' muzakar Salim ini dibaca apa? Rafa, nasab, jazm? Rafa Ini eh nasab. Hmm. Ayo dibaca apa? Rafa. Rafa. Ya. Ya, ya ini. Mas, nah, uh. ya. Ayo, iya iya tahu saya ya, ayo. Kemana? Ada ini rafa mansub apa jar. Kata namanya ada Ah, konra. Rafa rafa Mudhof ilaih itu pasti dibaca majrur. Majrur. majrur. majrur. Nah, udah. Nah, ini enggak mungkin jar dengan kasroh enggak mungkin oh, karena jamak mudzakkar salim begitu, Dijarkan iya. dengan apa? Ya. Ya. Dengan ya. Iya. Iya. Ketika jirnya, itu dengan ya. ya. Karena ini gak mungkin. Goyah sul-mustaghifun. mungkin. -mustaghifin. Karena mustaghifin. Dijirkan -mustaghifin. dengan ya ketika ini. <coughs> Ayo. Wa ma'nahu. Dan makna goyah sul Adalah. Minta. E, pertolongan. E, goyah sul Pertolongan. Orang-orang ah. Mustakar. Sama-sama Mustakar Apa? Lanjutnya Wamaknahu. Nanti, nanti belum. Oh, yang sekarang Waktarumayyukol kuyatulmustaqitsin pertolongan orang-orang yang meminta tolong. Orang-orang yang meminta tolong. Tolongan orang-orang yang meminta tolong wa ma'nahu wa ma'naha ghayatul musta'ithin adalah al-mudriku ibadahu fi shada'idi idaa da'awhu wa mujibuhum wa mukhallisuhum ya al-mudriku ibadahu al-mudriku artinya mendapati ibadahu Hambanya hamba-hambanya fisshada itu apa artinya? Sadah itu lurus? Huh. Apa? Fisshida jangan camak dari shida. Iya shida jelas. Izalatuh shida apa itu? Ketika kesusahan fisshada itu. Ida ada ketika mereka meminta pertolongan, hmm. ketika mereka berdoa wa mujibuhum wa mukhallisuhum maknanya adalah Allah al-mudrik ini yang mendapati berarti Allah mendapati hamba-hambanya pada atau ketika dalam keadaan kesusahan idi. دعوه, ketika mereka berdoa atau meminta wa mujibuhum dan Allah SWT wa م... ta'ala م... mengabulkannya م... wa م... mukhallisuhum ya, Ah, tahu enggak mukhallisuhum? Ikhlas. Ana ukhallisuh, ha amr ana ukhallisuh. Jadi di di semuanya. Diselesaikan oleh Allah SWT Dituntaskan oleh Allah SWT wa ta'ala. oleh Allah SWT Wafi ta'ala. Hmm. Wa fi khabar al-istisqa' fi ash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 wa qad akhbarana nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa tapi kalau berduaan khabar itu maknanya berbeda khabar itu biasanya dari orang umum tapi kalau hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khabar itu mengandung dua makna, ada kalanya bohong dan ada kalanya benar. <tuh> Tapi kalau hadis Rasulullah sallallahu itu benar, sahih, kecuali hadis yang dhaif atau palsu ya. Wa fi wa fi khabar istisqa dan pada kabar tentang istisqa' di sahihain. Atau hadis tentang istisqa fi sahihain dalam kitab sahihain yaitu minta hujan sahihain kitab apa? Bukhari dan Muslim kalau ada kalimat sahihain berarti Bukhari dan Muslim apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma aghitsna Allahumma aghitsna ya ya Allah ya kabulkanlah minta hujan maksudnya kabulkanlah ya Allah kabulkanlah ini artinya kabulkanlah ya bahasa dia artinya hujan juga ya hujan karena atau? ya bisa aqizna ini karena kabulkanlah minta bisa. di aslinya itu tapi jadi aslinya, bahasa jadi aqizna heeh ghayb ighatsna ya ighatsna ighatsna ya kabulkanlah artinya di sini lihat maknanya adalah igatsatun wa ghiyasatun wa gauthan wa huwa fi ma'nal mujib wal mustajib ya yaitu dari kalimat igatsatun wa ghiyasatun wa gauthan wa huwa fi ma'nal mujib wal mustajib Ya kabulkan qala ta'ala Idhastagi tu na Robbakum Ketika engkau meminta pertolongan kepada Robbmu fashtaja maka Dia mengabulkan atau mengijabai kamu. Illa <coughs> kecuali an-nilqotha takah kubilafal sesungguhnya ilqotha nah, ilqotha permintaan itu biasanya diidentikan dengan perbuatan tuju dengan ini ya wal istijabah dan kabul atau eh, apa pengkabulan, pengkabulan. apa pengkabulannya <gul> gitu bahasa Indonesia pengkabulan itu diidentikan dengan bilakwal perkataan, perkataan kalau ini wasah permintaan itu ini dengan berkahnya dengan datang dengan memohon dengan ini dengan af'al sikap dengan perbuatan tapi kalau ini oh iya yes. kalau orang yang mengabulkan Allah s.a.w. cukup kun gak perlu ini Allah s.a.w. kalau Allah s.a.w. cukup kalimat kun dengan kalimat Allah s.a.w. kun faya kun ya itu itu untuk Allah s.a.w. waqat yaaqa'u kullu minhuma mawqa'ul akhar ya dan terkadang itu keduanya ya mauqaul akhir memiliki makna yang berbeda ya keduanya memiliki makna berbeda kemudian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala waqala qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi ba'd fatwahi ma lafzu wal istighatsatu bi An yatluba min rasulil aminal rasulil sallallahu alaihi wa sallam. Ma huwa la iqo bimansibihi la yunazi'u fihi muslim. Wa manna za'afi hadhal ma'na. Fahuwa imma kafirun. In ankarama yakfuru bihi. Wa imma mukhti'un dallun. Anda tahu tak maknanya ini? Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata fi ba'd fatwahu pada sebagian fatwanya ma yang maknanya yang isinya wal istighathatu bi makna dan istighathah bermakna memiliki makna ayatlubu Ay minar rasul sallallahu alaihi wasallam ma huwa laaiqu fil muslim meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi ini Atum, jangan salah artikan nanti dimaknain benar Mahuwa laiku bimansibihi Sesuai dengan Apa yang pantas Sesuai dengan Yang pantas Allahiku pantas bimansibihi Dengan kedudukannya Kedudukan Rasulullah SAW La yunazi'u fihi muslim La yunazi'u fihi muslim La yunazi'u tidak ada Perdebatan Fihi di dalamnya muslimun Setiap muslim Ya meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hal yang mampu yang sesuai dengan kedugaan Rasulullah Sallam, ya itu tidak Dikhilafkan Kalau memang Rasulullah Sallam mampu meminta pertolongan kepada Rasulullah Sallam dan beliau Rasulullah Sallam masih hidup, nah, itu tidak ada ininya, ya tidak ada khilaf diantara sahabat Muslim, nggak ada ininya, ya. Wah mana zaafih hadal makna fahu imma kafirun in angkaramayakfuruhih wahibah imma muhtu unzalun faham tak anda dari kalimat separuh itu ya jadi kalau memang Rasulullah Sallam ini mampu Beliau nggak apa apa tapi disalah artikan oleh orang-orang kafir ya salah artikan oleh orang kafir minta kepada Rasulullah SAW. itu juga minta kepada Rasulullah SAW. Ya. diartikan semuanya sama padahal kita telah fahami bahasanya yang kita baca tadi, ikhwan ya, sekalian, boleh meminta pertolongan kepada yang makhluk yang mampu. Yang mampu, yang mampu, ya, masih, nah, hidup. Yang mampu. masih hidup. Wa man nazaa dan orang yang berdebat masalah ya. ini atau berselisih di masalah ini, ada ya. masalah ini. Fahwa in makfirun. Adakalanya orang itu kafir, in ankarama yakfur bi. Ya yang mengingkari kekafirannya, nggak nggak bilang, oh saya ini nggak kafir, nah, Paham nggak tuh maksudnya? Dia itu udah kafir, udah kafir nggak ini orang kafir punya alasan terus untuk mengatakan bahwasanya orang muslim juga kafir. Wa imma muhti ondon, ada kalanya orang seperti itu yang mengatakan bahwasanya dia itu juga meminta kepada Rasulullah SAW ya disamakan. Kalau ini kan meminta Rasulullah Sallam Sesuai dengan kemampuan Rasulullah SAW, diperbolehkan, ya Seperti hanya minta hujan Dulu Rasulullah SAW, ya Para sahabat meminta Rasulullah Sallam Joakan ya Rasulullah SAW untuk Agar uh, diturunkan hujan diperbolehkan Karena Rasulullah Sallam Pantas Dan memiliki pangkat pada waktu mansib Mansib itu pangkat Yang cocok kenapa Dia lebih dia adalah Rasulullah Orang yang dekat dengan Allah SWT Ada kalanya juga Orang yang tidak faham Memahaminya bahwasannya Meminta kepada Rasulullah Karena ada Seperti Idus Romli ya, Idus Romli itu ngomong ah, Idus Romli itu seperti yang dibantah oleh Ustaz Firanda ya, Bahwasannya mengartikan hadis yang di Keluarkan oleh Imam Pebroni Ya Muhammad Ya Muhammad itu Maksudnya bukan meminta Meminta kepada Rasulullah SAW Tapi pada waktu, Dan itu pun Ya Muhammad itu tidak ada Ya Muhammad itu tambahan dari itu strongly. Gak ada dari Di dalam lafad hadisnya tidak ada Ya Ya Muhammad di situ Yang sebenarnya Ya Muhammad itu Bukan meminta Tapi Seperti yang dijelaskan Ya Itu adalah bukan meminta tapi panggilan karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemahaman orang jahiliyah dulu, orang jahiliyah dan orang-orang dahulu apabila dia dalam keadaan terdesak, dia memanggil kekasihnya. Ya. Ini Ibnu Abbas itu memanggil kalau enggak salah Ibnu Abbas atau Ibnu Umar memanggil Rasulullah sallallahu ketika terhimpit kakinya atau mana. Memanggil, ya Muhammad karena cintanya kepada Rasul Sallam. Orang-orang dahulu juga seperti itu zaman jahiliyah ketika dia cinta kepada uh, kekasihnya pasti ini sebut kekasihnya. Tapi tidak meminta pertolongan karena apa? Dia tahu kekasihnya itu tidak bisa memberi pertolongan karena saking cintanya. Karena cintanya itu kata ini nyebut lah nyebut. Disebut pilih. itu ya. Disebut nyebut, itu bukan meminta tolong itu. Iya, akh. Ini, aduh, ini nyebut, kekasihku. Aduh, Tidak meminta tolong, tapi itu bisa meringankan. Nyebut. Heeh, sudah sama, tentu itu ya. Nah, berikutnya wa'ama bil makna alladzi nafahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa aidan maybuna fiha. Wa min aslatil ghairi Wahamambil makna lah di nafhu Rasulullah S.A.W. Ada pun bon makna yang dinafikan oleh Rasulullah S.A.W. bahwa ibon memma yajibu nafiyah. Ya, itu juga fahuah. Itu juga fahuah ibon. Ibon tu artinya juga. Ya. Saya juga anak ibon. Saya minta juga anak ibon. Ya, gitu. Itu juga memma yajibu nafiyah. Mimma hal yajibu yang harus atau wajib dinafikan Nah itu ya Yang dinafikan untuk Rasulullah Sallam Contohnya Rasulullah Sallam seakan-akan dia mengabulkan persolongan Ya Muhammad, Ya ya Rasulullah, Ya Habibullah Ya ya ya seperti halnya orang-orang Sufi Orang-orang Tasawuf Nah itu dinafikan oleh Rasulullah Sallam Ya Ya, waman asbata li ghairillah Walaupun ini Rasulullah Waman dan barang siapa Asbata menetapkan li ghairillah Pertolongan itu ya Menetapkan pertolongan itu li ghairillah Kepada selain Allah Malaya kunu Yang hal itu tidak bisa Terjadi Illalillah kecuali dengan pertolongan Allah Fahuwa ayubun Itu juga kafirun Orang kafir Faham gak ya, ya? Faham ya Tung? ya mm -mm. Tung? terus aja gini-gini, lama-lama bisa Terawas-awas, oh, oh sampai rumah Insyaallah, Allah <laughs> Berarti bahwa Atau lupa semua, tadi gimana artinya maksudnya Ya? <laughs> ya? <Yeah? laughs> <Yeah? laughs> Iza qomat alaihil hujjah Ya, yeah? kafir ini, ini, ini, ini, ini Iza, Iza qomat alaihil hujjah Kalau sudah ditegakkan atasnya apa? Hujjah Iza. Allah tiak furu hmm. yang membuat dia kafir itu aja yang membuat dia kafir. Kalau dah dikatakan hujahnya. Wamin hadal bab kaulu Abu Al Bustami dan dari bab ini perkataan Abu Yazid Al Bustami. Ini dijelaskan tadi meminta pertolongan kepada siapa Rasulullah s.a.w Gak ada Apa e, Perbedaan para ulama Kalau Rasulullah s.a.w adalah Khayyirul Bashar Orang yang paling baik, makanya di sini dibuatkan contoh Meminta pertolongan kepada Rasulullah s.a.w Stigotah kepada Rasulullah s.a.w Tidak diperbolehkan ya. Bagaimana dengan orang lain, wali Sahabat Atau yang lainnya lebih tidak boleh lagi, gitu ya. Kata ini kata Abu Yazid Al Bustami Al Istiqoatul Makhluk Bil Makhluki Al Istiqoatul Makhluki, ya, meminta pertolongan kepada makhluk, ya, minta pertolongan makhluk kepada makhluk, gitulah. Minta pertolongan makhluk kepada makhluk. Kastiqoat ya. Satil Kori Kabil Kori seperti orang yang minta tolong orang yang kecemplung nah, bahasa Jawanya kecemplung gorik itu orang tenggelam ah mending minta pertolongan tenggelam nah, meminta pertolongan seperti meminta pertolongannya orang tenggelam kepada orang yang tenggelam itu kastigo satil gorik ibil gorik gorik itu tenggelam seperti orang tenggelam yang meminta tolong kepada orang yang tenggelam, ya gitu. <tuh> Kemudian wakil ulu Sheikh Abdullah Al Qurashi dan perkataan Sheikh Abu Abdullah Al Qurashi Al Mashhuru Biddiyaril Masyriyah yang terkenal dengan Julukan diarul Mesiria diar Mesiria apa katanya istighosatul makhluk ibil makhluk ini termasuk kepada wali loh ya ya minta kepada wali kan istighosatul makhluk ibil makhluk meminta pertolongan permintaan pertolongan makhluk kepada makhluk kasdiqatil masjuni bil masjun seperti orang yang di penjara minta pertolongan kepada orang yang di penjara. Ya bisa enggak? Ya enggak bisa. Lawang sama-sama di penjara. Bingung dia pusing. Nah, sekarang yang terakhir, bab yang terakhir, wa amal isti'anatu bin nun. Nah, kenapa bin nun? Ini dijelaskan di bin nun. Siapa yang tahu? Hatu apa? Ayuh. Kenapa ini kok oh? bin nun dengan nun? Isti'anah kok kalimat isti'anah itu kok dengan nun? Sebut nun. Ayuh. Enggak, enggak ada kaitannya dengan nun. Ayo Karena bedanya istiqoah dengan isti'anah hmm. itu koin dan nun. Koin dengan sa. Kalau istiqoah itu coba. Istighosa, koin itu koin itu kalau koinnya itu dihilangkan titiknya, istiha. istiha. Uh -uh. Kalau sa itu diambil titiknya tinggal satu, nah isti'anah. Istighosa kalau sekarang itu ainnya itu isti'anah itu di ainnya ditambah Kesin. lagi koin titik, istigho. Nunnya ini yang nah ini ditambah lagi titik dua. dua jadi istighosa. <laughs> Makanya di sini dijelaskan. Bimu. Makanya lafadz yang pertama pada bab yang pertama itu, yeah. paragraf yang pertama itu yeah. bil mu'jamah maksudnya ghain di titik wal muthallatsah dan titik 3 alias tak Kalau di sini bin nun, yang ini nun. Kenapa? Karena ini kalau, kalau tinggal nambah titik aja, ghain ditambah Satu, ain ini diganti titik oh. Terus ini nun ini tambah lagi titik 2 yeah. berarti tak istiwasa nah, ya, ya biar membedakan karena ini nukot ini dulunya gak ada, nukot itu titik-titik ini gak ada, nah ini gimana caranya, subhanallah yang memberi titik ini siapa? siapa yang tahu? abli azwat abdu'ali, ya seperti yang dijelaskan oleh al maar فَهِيَ طَلَبُ الْعَوْنِي Isti'anah Karena isti'anah Wazan istaf'ala Itu artinya adalah tolap Meminta Berarti ini apa? فَهِيَ طَلَبُ الْعَوْنِي Meminta pertolongan وَلَا خِلَفَ أَنَّهُ يَجُجُّ أَيُّ سْتَعَانَ بِالْمَخْلُوْقِ فِي مَا يَجْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا Dan tidak ada perselisihan Bahwasannya AnNu ya boleh ayustana meminta pertolongan bil mahluki dengan mahluk Fima terhadap hal yakdiru alaihi yang dimampui ya, dimampui atasnya atau dia mampu min umurid dunia, dalam hal perkara dunia kenapa dalam perkara dunia juga mungkin manusia tuh bisa mampu dosa, nggak mungkin. Dunia saja di umur dunia, laker lah. Anja'stain Nabiha ala anja'hamila ma'ahu mata ahu. Anja'hamila mata ahu. Anja'hamila ma'ahu mata ahu. Seperti halnya meminta tolong untuk menaikan barang-barangnya, ilama ahu mata menaikan barang-barangnya untuk menaikan barang, barang atau membawakan no. barang-barangnya, no. membawakan <coughs> barang-barangnya. Ayah <coughs> Alif ada atau menundukkan atau menjinakkan batahu hewan tunggangannya batahu wan ronggangannya au ya bulugha risalatahu atau menyampaikan surat atau pesan-pesannya surat-suratnya wa amma ma la yaqdiru alaihi illallah Jalla illallahu jalla jalalu Fala yusta'anu fihi illa bihi Wa amma ma la yaktiru Ada hal yang tidak Dikuasai Atau dimampui Atasnya kecuali Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Jalla jalalu Fala yusta'anu fihi illa bihi Tidak meminta pertolongan Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada kamu pula kami meminta pertolongan. Jadi jelas ya kawan sekalian di sini diakhirkan istighatsah ini makanya di sini istianah ini di uh, diidentikan dengan meminta pertolongan kepada makhluk kalau istilah ini biasanya digunakan meminta pertolongan kepada Allah swt semata, Arjun. ya nah, ketika terdesak. Uh, ketika terdesak, ketika orjen, eh, or <laughs> apa? Ketika benar-benar yang bisa itu hanya Allah swt terdesak. Tidak nah, boleh meminta kepada Syaikh Abdul Qodir Jalani, kepada Wali Songo, kepada siapa saja, walaupun dia mendek. Memiliki kedudukan sampai Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun Tidak diperbolehkan Seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Di dalam sebagian fatwanya Yang dicantumkan Oleh Al-Imam Ash-Shawqani Dalam kitab Tauhid Yaitu kitab Ad-Durrun Nabiid Nah itu cara Mengambil dalil, ya kawan sekalian Rahimani wa rahimakumullah Cukup sekian InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kitab Durun Nadzid ini ya. Insya Allah taala setelah Idul Fitri ya dan kita sekarang 10 menit saja membahas tentang Nahu 10 menit saja. 10 menit saja untuk antum Ya. Yang bacanya di sini Allah taala. Jadi ya dibahas di ya. sini. Nah, sekarang ya Rob dibagi menjadi empat, yaitu Rafa, Nelsos, Jar dan Jazen. Sekarang ada berapakah tanda jar. kalau nah, rofa langsung ada di depan. <laughs> Sekarang jar. Begitu. <laughs> ada berapa tanda jar? Nasab ada 3. Fathah, dan fathah. Ada berapa berarti? Tiga Nah, berikutnya tanda nasab. Ada berapa tanda nasab? lima apa aja tuh fat, fat ya, ya, ya, fat -ha. ah, okay. fathah alif anes asrah ya fathah ha fathah ancar ya fathah tak ada semua di sini ya, <laughs> fathah terus fat -ha. alif, alif. asrah asrah ya ya ya, ya. menjadi tandanya nasab bertempat pada berapa tempat Tempat, lalu, ya, per tempat dua, zaman Mas dan, dan, istim, kau cak mau Salim, zaman Musa Salim, zaman Musa Salim dan, istimtaat nia, istimtaat nia, istimtaat nia. Nah sekarang saya ingin tahu asmaul komsa, asmaul komsa ni maksud, ah, masuk di mana, ah. Iya ya, apa ya. tadinya? Iya. Ya. Kalau Iya dua aja. Ya. Uh. Asmaul Khomsah ada juga, bukan? Nasab, yang nasab. Ya. Nasab. Tadarulu, dulu, dulu. <laughs> Asmaul Khomsah dirofak ditandai dengan dirofak ditandai dengan apa? Asmaul Khomsah. Wau. Wow. Wau. Wow. Wow. Wow. Wow. Di nasab ditandai dengan apa? Alif alif om syarwa bang tas enggak <tas> <tas> ketika jer ditadi dengan apa iya tadi apa dengan c jer, jer? Uh, iya fasta jadi dengan apa fasta iya, iya ya kalau rofa abuka kalau nasab abaka kalau jer abika abi, sudah gitu, gitu aja. Ah, ya. Masyaallah. Terus, maskara nah ismotatniyah atau bukanna? Bukanna. Profaknya ditandai dengan apa? Oh, Profanya... Pak yeah. ya. Nun fal. Alif, masyaallah. Alif saya. dengan apa? Yeah. Yeah. Iya. Ya, jarnya dengan Sudah ada tuh. Iya. Ya, iya. Jarnya dengan ya, dengan ya ya ya juga kan. ayo Adil. sekarang <laughs> itu harus benar-benar kalau di rumah baca-baca <laughs> ini nggak ada yang <laughs> ayo, ya ingat-ingat sekarang fiil mubara rofaknya ditandai dengan abak koma koma Kemudian nasabnya ditandai dengan apa? Nasab. Ya, fathah. Fathah, fathah. ditandai dengan apa? Kasrah. Kasrah. Kalau mudhari, kalau mudhari, ditandai dengan apa? Jar. Eh. Ini. ada. jar itu enggak ada. Kenapa enggak ada? Pantas ada. Jar itu tidak menerima fiil <laughs> Cerita tu nggak menerima file, ya. lah <laughs> Marzam <Bansang> kita <laughs> nggak, nggak tahu semua. Cazemia, Cazemia apa? Cazemia dengan apa? Dengan Korea yang sahaja akhir. Uh, sukun dengan sukun dengan sukun. Jadi di awal-awal semuanya file mukore, tapi di Tirova, Tinasop, di Cazem cer nya tidak. Hmm. Ya, kembali ke. Kebalikannya, kalau nanti ini isim tidak masuk ke, ke jazam Isim tidak ada jazam, jazam itu fi'il semuanya Ya, faham Sekarang Tidak lengkap dengan bikin Pak Agus mana Pak Agus? Ya Nah, sekarang saya saya gencari nih. Antum mau lancar aja lancar ini. Tinggal memahami ini apa? Amil-amilnya tuh. Jalannya ke sana lancar insyaallah. Allah lancar ini, ini. amin Jadi kalau contohnya isim tatsnia. Kalau di rafa contohnya apa? Karena ditandai apa ketika rafa? Al alif, alif. Loh nah, Pak, tadi dengan alif. Contohnya gimana? Muslimah, muslimah. Muslimah nih. Sekarang kalau nasab? Muslimin Nanti. Coba nih. Dua loh ini. Mus Muslimi nih. Muslimin. Kalau mau bertakar saling muslimina. Muslimin. Nah, makanya jangan ngasih anak namanya Pak muslimin pak solihina banyak banyak, ibu. banyak, banyak ibu. kan orangnya satu namanya jamak ya ya gitu jamak so. ketika cer ada yeah. dengan apa In. dengan ya orang tuh bizaida ini In. atau muslimi muslima bedanya jamak udhakar salim ketika nasob dan jazm nasob dan cer, yaitu sebelum ya kalau isimtas niat sebelum ya di Fathah dan setelah ya di kasroh. Hmm. Kalau jamak mutakar salim sebelum, sebelum ya di kasroh, setelah ya di Fathah Muslimina Muslimina, nah, muslimina sama muslimain. Muslimina muslimain ini mutak. Hmm. Isimtas niat muslimina jamak mutakar. Sebenarnya itu seminggu kalau tour lancar dah. Iya harusnya seminggu begitu nyantol kan nyantol terus tuh kan, e, e, tapi harus paham ini, betul gitu. E, Kalidahnya masih masih ini dan mm -hmm. sedihnya. Kamu ini eh, bukanlah kofat sama. Kofat eh. sama cer sama. Itu sekarang bilang itu kofat. Kofat itu, mati, kofad, kofad kofad kofad kofad itu <coughs> ininya. Salah sama Kofat itu istilahnya ahlul kufa. Kalau cer itu ahlul basrah. <tay <tay istilahnya ya, tapi sama aja semuanya. Nah, kalau char jer, eh char ru, itu ke bawah. Heeh. Chara ya jurru faubahu. La menjulur, ya jurru sabu jangan isbal Fa la ya jurru sabahu. Heeh. Jur. menjulur. Menjulurkan, lewerkan, atau orang Jawa nglewerkan. Nah, tetangga. Ya. Jar. Char sama qaf. Qaf, itu bawah. Ya, jarrak tan mun khafid di bawah. Rendahkan, turun, rendah di bawah. Khafid. Mun khafid di bawah. Ikhfad sautat. Ya. Didl irtifa. Didl irtifa, ya benar. Didl irtifa, masyaallah. Senang banget nih. <hah. ad f> <@s2> <tuh> Alhamdulillah, ya. <seks> Sekarang lainnya. Sekarang bubutun nun. Ini agak penting ini. Subutun nun itu contohnya seperti apa dan di di mana? Di mana? Di rafa Rafa-nya apa? Itu di pada yeah. apa? Mufana. Di apa? Subutun kan dihilangkan. Mudanna itu ada kadang isim, ada kadang yang fiil. Hmm. Itu tatkan. Tatnia oh. itu ada oh. mufanna itu biasanya Fiil. Ya. Kalau isim ada isim tasniah, tasniah contohnya Zaidani ni ya, ya. kalau di Rofah. Kalau Mutana itu bisa disebut tunun, yaitu apa? Ketika fiil muborot ya, bertemu dengan ya. alif tasniah, ya, enggak ada annya. Contohnya ya. Yaf'alani Taf'alani yafuluna ta'f. Alani, yaf yununa itu afalul khomsah ya. Afalul khomsah itu yang ada nunnya itu ya. Mm -hmm. Yaf'aluna, yaf taf'aluna, yaf'alani, taf'alani. Kemudian taf'ulina. Taf'ulina afalul khomsah anti. Taf'ulina, tabrudina. Ah, itu yaitu ketika itu فوتن نون فوتن نون itu di apa alul khamsa kalau hadf nun dinasab dinasab nasab juga apa nasab dinasab di apa hadfun afun nun di apa aluh khamsa hadfun nas ya. nah ya itu sama aja tinggal nabai'an Ya, kemudian nunnya dibuang namanya hadfu berarti nunnya dibuang. Betul. Contohnya yafa'lani yafa'a an yafa'la. Taf'alani diganti an taf'ala. Kemudian yafa'luna an yafa'lu. Taf'aluna an taf'alu. Taf'alina an taf'ali. Sudah selesai. Hilang kan? Nun-nya dihilangkan. Nah, ketika jazm juga seperti Ada dua hadfu. Di sana hadfu harfil illa dan hadfu nun hadfu harfi ilah kapan huruf illat itu ada berapa 3 apa itu alif ya dan ha, ha. kapankah uh, huruf illat ini dibuang ketika fiil mudhari adalah mu'tal akhir ya kalau tadi di ini tidak dibuang tadi Yang disukun, kalau fi'il mudhore'nya adalah fi'il mudhore' soheh, soheh, soheh akhir Soheh akhir itu kenapa? Dinambahkan soheh akhir Tidak berubah Akhirnya tidak berubah huruf ilat Ilat itu apa namanya? Penyakit Penyakit Ilat nah ilat suhu Ilat itu bisa diartikan penyakit Penyakitnya apa? Wawu dan oh, iya Halif Aplikasi Kemudian nah itu kalau ini muadhal akhir contohnya apa? Yang akhirnya berapa? Yes, ya yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. apa? Yakhsha. Yes, nah, ketika di ada lam, lam yakhsha, ya-nya dibuang. Yarmi, yas'a, ya-nya itu dibuang. Yarmi, langsung mim, yarmi. Enggak ada ya-nya. <tuk> ya. Gitu. Coba lagi, wong insyaallah ta'ala. Yad'u lam yada'u ya yang wawu. Yad'u aslinya ada wawunya dibuang. Lam yada'u ainnya ain langsung wawunya dibuang. Wallahu a'lam bizu, wah, Harus dibaca tuh untuk harus ini. Nanteng. Harus benar -benar, kenapa saya sampaikan i'rab? E i'rab e ini benar-benar harus Cilu seperti berbesar, halnya uang, iya, apa -apa. mempelajari mawaris itu juga kayak itu. Pembagian-pembagian tuh harus hafal dulu sebelum dia belajar tentang mawanek mawanek. Nah, saya dulu, walaupun sekarang hilang, kenapa nggak dipraktekin? Satu-satu ditanya, ah kamu kamu sampai hafal lah ini bagian apa ini, bagian apa ini, langsung sampai hafal. Gitu, bagiannya berapa? Itu tapi itu perlu dimulutcah. Kayaknya perlu dikipayan. Kalau itu nggak pernah jarang dipakai itu. Ya. Kalau nggak di ini. Susah, hilang juga. Itu, nah juga itu. Eh ini harus benar-benar hancur. -benar nah, nanti kalau sudah ini belajar berikutnya hancar. Wah, baca kitabnya bahasa Arabnya belajar ini belajar hus tuntaz insyaallah taala. Insyaallah amin. Nah, kons kalian setelah Erop ini masih banyak ya, bap -bap Masih bap -bap banyak awamnya. Tapi fase dulu kitabnya. Ya, fase yang ke Arabnya itu. Iya. Itu tinggal jalan itu dengan jalan. Oh, ini ini ini paham. Jadi katuk-katuk kan digandeng gandengkan -gandeng dengan irab. Gitu. Nah, uh, irabnya itu ini. Makanya dibuat sketsa seperti Asli. ini bagus. Nah, begitu. Kalau itu udah enggak pernah ingat. Hmm, ah, udah saya enggak pernah nentokin catatannya yang enggak Kalau Ini lagi lonjong. Sekali, sekali itu donya aku <tuh> beratur benar kalau beneran insyaallah ya. yang tol mudah bener ini mudah insyaallah taalaan insya itu pentingnya saya tanya bisa berarti ini tahu maksudnya cuman nggak hafal eh, ya, ya ya tahu maksudnya makhluk yang berziqunil tak ada yang belajar fala ya falu fala fala aladagho fala fala ya falu fala ma fala fahu faiduladakumufulataful itu azan nah, itu faala bisa bisa di, itu namanya sorf. Sorf, sorof sorof itu juga saudaranya nawu ya, kalau Nahwu, Nahwu itu nawu itu, itu. Nahwu itu bapaknya disebutkan ya dan sorof itu ibunya harus dua-duanya harus dua-duanya dan sorof seperti yang dijelaskan oleh syair pakai jadi sorof itu bagus itu sorof itu lumbarus cuk baik juga nanti tapi ada sangkutannya ada hubungannya ya, dengan allah ya. itu allah alam soal dia merawat ayahkan sekalian ya, terus ya. dikasih tahu juga yang lain ya, insya allah Ta'ala untuk kajian turun nabi ya ini kita bahas setelah ramadan nah di ramadan saya punya rencana seperti itu kira-kira gimana? Terjadi.